Dari jajaran keamanan yang bertugas juga ya dari TNI Polri ya Linmas Babinsa dan juga khususnya untuk teman-teman pemuda-pemuda Bonjor ya terima kasih ya tentunya kerja sama yang ada malam hari semuanya ya bisa nyaman bisa enak nonton live show music dalam suasana tahun barungan 2000 17 ya sukses selalu untuk pemuda pemuda bonjor sarang rembang Jawa Tengah Indonesia baik ini bro ya yang anda nanti nantikan yang anda tunggu-tunggu sejak awal ya sudah hadir sudah siap di belakang dan patut untuk kita saksikan bareng-bareng ya tentunya masih kerjasama yang sangat luar biasa untuk Riga audio sound system ya Bos Pro Production ja? Dan juga untuk temen-temen Dari Ikra Community Siapa dia kalau bukan Rena Rena Rena KDI Untuk panggungan semuanya Dabas. Dabar. Goyangnya pelan-pelan aja ya, Mas Bu Buat Ibu Bapak yang ada di jauh